Drama Singkar Radio Muslim Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah Mengenai firman Allah di surat Al-Araf ayat 54 Alalahul khalku wal amru Ingatlah bahasanya menciptakan dan memerintah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Bisa dikasih penjelasan? Dari mana atau apa hubungan ayat ini dengan pernyataan Al-Quran bukan makhluk Bahwa urusan Allah dengan makhluknya itu ada dua Yang pertama Allah ciptakan makhluknya Dan yang kedua Allah mengatur makhluknya Dan aturan Allah kepada makhluk ada yang bentuknya aturan takdir Misalnya Allah ciptakan seorang manusia, dia lahir tanggal sekian, dia akan mati tanggal sekian. Nanti bagaimana rizkinya, bagaimana jodohnya, bagaimana perjalanan hidupnya Allah tetapkan. Maka ini perintah, aturan tak, takdir. Allah kasih aturan kepada makhluk ini. Dan dia tidak akan bisa mengelak dari takdir. Kemudian yang kedua adalah aturan syariat. Allah kasih perintah dia. Allah kasih kewajiban, Allah kasih larangan Allah kasih motivasi Dan dengan itu Allah kasih dia Pahala atau dikasih balasan Pahala atau dosa Baik. Sehingga seisi alam itu Tidak keluar dari dua hal ini Dia diciptakan Dan dia diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-amru Al-amru Itu maksudnya adalah pengaturan Allah Kepada seluruh alam Baik, al-amru bi al-kauni Atau al-amru bimakna as-shar'in Adanya Al-Quran Siapa yang menerima? Manusia dan jin Mereka punya kewajiban untuk menjalankannya Maka alam raya ini bisa bergerak Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah karna adanya al-amru Ada yang karna taktir takdir Ada karna. Menjalankan perintah Allah Dalam bentuk perintah syara'i Kita melaksanakan salat, Kita melaksanakan ibadah Termasuk hadir dalam taus, eh, Hadir dalam kajian Dan semua aktivitas yang kita lakukan Dalam keta'atan Itu dalam rangka menjalankan al-amru As-syara'i Dan kita Mengalami takdir yang kita tidak bisa Keluar darinya Ini karena bagian dari apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Amrul kauni. Maka ada alam yang diciptakan oleh Allah Dan ada apa lagi? Al-Amru Yang itum membuat alam ini beraktivitas Membuat alam ini beraktivitas Dan hanya dua ini Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Makhluk Makanya Allah katakan Alalahul khalku wal-amru Terus Al-Quran masuk yang mana? Masuk yang diciptakan Atau masuk yang Al-Amru Kalau maksudnya diciptakan berarti enggak fungsi Al-Quran itu. Maka Al-Quran sebagaimana benda-benda yang lain yang diciptakan. Dia bukan bagian yang menyebabkan benda ini melakukan aktivitas. Padahal Al-Quran itu ketika diturunkan kepada makhluk tujuannya untuk dijalankan. Maka jadilah makhluk itu ber beraktivitas. Di situ ada perintah A, ada perintah B, ada larangan C, ada larangan D sehingga penerimanya bisa beraktivitas. Oh, ini saya enggak boleh, ini saya harus kerjakan. Maka dia bisa beraktivitas. Sehingga Al-Qur'an masuk dalam al-amru, bukan masuk dalam al-khalqu. Baru saja Anda menyimak, menyimak. drama singkat Radio Muskat.